Apakah dunia itu sampai ke dalam hati kita Atau hanya di tenggaman kita saja Kalau udah di hati kita Itu penyakit Hubud dunia Yang dilarang itu hubud dunia Bukan memiliki dunia Bahkan orang Islam yang punya dunia Lalu dia pakai untuk fi Itu punya keutamaan yang khusus di mata Allah Sampai Di antara sahabat dulu tuh Ada adegannya.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 Mending kita doa ya Allah gak apa-apa deh kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi sampai memilih saking gak ada nilainya dunia bagi beliau. Sampai memilih ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Dan gak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan. Gak punya warisan apa-apa.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 Abu Lubabah bilang itu harta satu-satunya yang saya miliki Sekarang ditawarkan 600 pohon kurma Abu Udah Dan dia langsung mengatakan deal Setuju Udah akad setuju Kemudian Abu Udah datang ke pohon kurma tadi Bertemu dengan anak yatim dan mengatakan Wahai anak-anakku Mulai sekarang pohon ini milik kalian Makanlah sesuka kalian Lalu Abu Udah dah, dah membawa Abu Lubabah pulang ke kebunnya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 Gak ada ah ni tanda tangannya salah nih, gak sama antara satu kuitansi dengan kuitansi yang lain, gak ada yang kayak gituan. Allah yang yang menjadi saksi, sehingga kalau kita berakat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, idan layyudaiyak Allah, Allah gak akan mengecewakan kamu. Ini kisah yang bagi saya luar biasa, e, benar-benar ternyang ngiang Kok bisa Abu Dah dah? Mereka kan 600 pohon korma Dan satu pohon korma itu Bapak, ibu Kalau kita hitung Kalau sekali panen rata-rata Satu pohon korma itu menghasilkan Sekitar 50 Paling sedikit 50 kilogram e, Korma Bahkan bisa sampai 100 sampai 150 kilogram korma Satu pohon korma 100 kilogram Dan kalau kormanya korma terbaik Di atas ajwa Harganya satu kilonya itu sekitar 300 real Hampir 1 juta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 tidak dia lakukan dengan perasaan atau hatinya makanya urusan dunia mah nggak usah baper urusan dunia jangan baper baper banget urusan akhirat aja yang baper begitu baca la u kusimubiyau mil langsung gemetar ketika baca ulai uh, kahumul warisun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 Kallaa bal tuhibbuna al'ajilah wa tadzurunal akhirah kata Allah tadi di al-Qiyamah kalian lebih mencintai yang ajilah dunia dan kalian mengabaikan akhirat padahal walal akhiratu khairul lak al-ula wal akhiratu khairu wa abqa akhirat lebih baik daripada dunia dan akhirat lebih baik dan kekal belajar